Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Alhamdulillah Hadana lihada Wa ma kunna linahtadiyah Lawla an hadana Allah Wa ashhadu An la ilaha illallah Wahdahu la syarikalah Iqraran bihi Wa tauhidan. Wa ashhadu anna muhammadan Amduhu wa rasuluh Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tasliman mazidah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Agung al ukhuwah Bandung yang Allah muliakan. Juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah dan radio-radio lain. Para pemirsa, beberapa stasiun TV serta para netizen. Alhamdulillah kembali kita berjumpa melanjutkan bahasan kitab Akmalul Qulub kita masih sedang bahas masalah waraq poin terakhir yang kita bahas kemarin adalah tingkatan manusia dalam hal waraq Kini kita lanjutkan dengan penjelasan berikutnya fiqhul waraq fikih tentang waraq mananya adalah ilmu tentang waraq untuk waro' butuh ilmu. Karena waro' termasuk salah satu amalan yang agung. Dan setiap amalan wajib dilandasi ilmu. Imam Bukhari dalam kitab suhihnya. Menetapkan satu judul bab al-ilmu qabla al-qawli wal-amal. Ilmu itu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal didalili oleh ayat fa'lam Fa annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik ketahuilah olehmu ilmuilah olehmu pahamilah olehmu bahwa tidak ada sembahan yang hak selain Allah lalu minta ampunlah kamu atas dosa dosamu Ayat ini berisi dua perintah. Perintah pertama berilmu. Perintah kedua beramal. Was-taqfiridamit minta ampunlah kamu atas dosamu itu amalan. Maknanya anna al-qaul wal-amala la yuktabarani illa bihi. Ucapan ataupun perbuatan tidak bisa dianggap benar kecuali kalau dilandasi oleh ilmu. Karena amalan apapun bila tidak dilandasi oleh ilmu. Minimal tidak berkualitas maksimalnya terjerumus ke dalam kesalahan ataupun kekeliruan, Termasuk warok. <tuh> warok amalan yang agung. Amalan hati yang agung. Butuh ilmu. Karena kadang ada orang yang warok secara berlebih-lebihan. Sampai terjerumus ke dalam perkara-perkara yang tidak dihalalkan. Tapi dia menganggap itu warok. Padahal keliru. Waroknya menjadi rusak. Oleh karena itu, wajib kita semua untuk memahami ilmu tentang warak. Berkata mu'alif, Faliya'alam anna fiqhal warak yambani ala umurin. Hendaklah diketahui bahwa warak dibangun di atas beberapa perkara. Ini fondasi warak. Atau sebut saja batasan-batasan yang harus diperhatikan dalam mengamalkan warak. Adapun yang pertama adalah At-tawaswub wa'wal-i'atidah Bersikap pertengahan. Tidak berlebih-lebihan. Tidak juga melalaikan. Tawasud pertengahan antara Tafrid dan ifrat. Antara gulu dan jufa. Antara berlebih-lebihan dengan mengabaikan. Tidak boleh berlebih-lebihan karena waro' hukumnya sunnah. Karena apa? Karena waro' ini merupakan penyempurna dari perilaku manusia, kecuali kalau warak dari perkara yang haram. Artinya menjaga diri dari hal yang diharamkan, ini wajib. Adapun selain itu, hukumnya adalah sunnah. Dan yang sunnah tidak boleh diwajibkan kepada orang. Ilzamun nas alin nawafi lila yajuz. Memaksa manusia untuk melaksanakan amalan sunnah tidak boleh. Mencela orang karena meninggalkan amalan yang sunnah tidak boleh karena Allah dan Rasulnya pun tidak mencela. Bahkan juga tidak menegur orang yang meninggalkan amalan sunnah. Pernah salah satunya saya kemukakan ketika ada orang yang bersin. Lalu dia diam tidak hamdalah oleh nabi dibiarkan. Ada lagi yang kedua bersin dan hamdalah didoakan. Yar rahmu qau. Yang bersin pertama protes, "Ya Rasulullah, engkau doakan dia tidak tapi aku tidak engkau doakan." Beliau menjawab, "Engkau bersin tidak hamdalah tidak aku doakan. Dia bersin hamdalah aku doakan." Tapi Nabi SAW tidak menegur dia, eh, kenapa tidak Hamdalah. Karena menegurnya berarti menyalahkan. Menyalahkannya berarti memaksa orang untuk melaksanakan yang wajib. Maka ini tidak boleh. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan di dalam memaksa orang atau memaksakan diri sendiri untuk mengamalkan yang sunnah sampai dagaluh, sampai memberat peratkan diri. Oleh karena itulah maka kita melihat beberapa perilaku Nabi alaihi salatu yang tidak mengabaikan sesuatu yang dianggap enteng padahal berat. Sebagai contoh umpamanya, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang berjalan di sebuah jalan, kemudian melewati dua buah kuburan, beliau bersabda, Inna huma la yuadzban, la yuadzbani fil kabir, ala wahyu al kabir. Kedua penghuni kuburan ini sedang diazab. Mereka dua-duanya tidak diazab. Karena perkara yang dianggap besar oleh mereka. Alias dianggap remeh. Bala annahumah annahu kabir. Padahal ya, ini perkara besar. Menurut syariat. Tapi dianggap enteng. Dia tidak warok dalam perkara ini. Adapun yang pertama adalah dia tidak istinja atau tidak bersih bersih setelah kencing banyak orang kencing di mana saja gitu karena kepepet malas ke toilet umum karena harus bayar di mana aja tidak membersihkan diri cuma setelah kencing digibri-gibri sudah aja selesai yang kedua, karena Yamshibin Nami, Mah dia suka berjalan kesana kemari untuk mengadu domba. Mengadu domba atau tidak membersihkan diri seusai kencing dianggap kecil oleh perakunya. Kata orang Sunnah ah, pirage cuma gitu, padahal besar. Itu pertama. Kedua, Nabi saw suatu saat. menemukan se, sebutir kurma. Ini dia ambil, lalu diberikan kepada sahabat untuk dimakan. Lalu kata beliau, seandainya aku tidak khawatir ini adalah sodakah, ini saya akan aku makan. Padahal belum tentu itu sodakah. Mungkin saja orang yang tidak sengaja jatuh milik dia. Atau mungkin saja itu adalah hadiah. Lawla anni akhafu anta kuna mintam disodaqah la akal Tuhan. Seandainya aku tidak khawatir ini adalah kurma sodaqah pasti akan aku makan. Tapi karena anni khawatir sodaqah beliau tidak makan. Kenapa? Karena sodako haram bagi beliau dan keluarganya. Zakat infak sodako haram bagi Nabi S.A.W. dan keluarganya. Halal bagi selain mereka. Jadi orang-orang yang ngaku turunan Nabi S.A.W. tidak boleh. Tuh. Makan zakat infak sodako haram bagi mereka. Jadi ketika beliau menemukan sebutir kurma, beliau pungut. Dibaik dikasih ke sahabat untuk dimakan. Beliau berkata, "Laula anni laula akhafu anna hadza min tamrish shadaqah la akaltuh." Kalau aku tidak khawatir ini sedekah, aku akan makan. Ini menunjukkan pertama sedekah haram bagi beliau. Kedua, barang temuan yang nilainya kecil seperti satu, satu butir kurma ini boleh diambil, dimiliki, dan dimakan oleh penemunya salah satu faedah ini sikap waro beliau, tidak mengapremih, ah ini yakinlah bukan sodako, ini yakin milik orang yang jatuh gak sengaja ini yakin hadiah lalu dimakan tidak, beliau ada kekhawatiran ini sikap waro jadi tidak menganggap enteng Tapi juga tidak berlebih-lebihan Tapi beliau Pertengahan diantara itu Tidak sampai Mewajibkan yang sunnah Tidak sampai memaksa Orang untuk melakukan Perkara yang dianjurkan Adapun yang wajib Ya ditekankan Kalau yang wajib Ditinggalkan ditegur Dan ini yang menjadi Salah satu dalil yang dipegang oleh ulama-ulama yang mewajibkan sholat tahiyatul masjid. Ketika beliau sedang khutbah, datang orang, ke masuk ke masjid, langsung duduk di tegor. Sal-salait. Apakah kamu sudah sholat? Belum. Hum, fasolli ruk'atin. Bangkit kamu, sholatlah dua ruk'at. Seandainya ini sunnah, maka beliau tidak akan menyuruh orang itu untuk melakukannya. Terlebih, imam sudah khutbah dan mendengarkan khutbah imam adalah wajib hukum. Ini pula yang menjadi hasil istihad para ulama kalau ketika Jumat, besok Jumatannya, orang masuk ke dalam masjid ketika adhan berkumandang Adhan Jumat. Kebanyakan orang kan berdiri menunggu selesai azan lalu setelah itu salat ya. Ini keliru. Hendaklah dia salat ketika azan. Kenapa? Karena mendengar khutbah dari awal hukumnya wajib. Sedangkan mendengar dan menjawab azan hukumnya sunnah kalau toh ada yang mewajibkan ini ikhtilaf. Kadar kewajiban mendengar khutbah umam, uh, uh, imam dari awal lebih kuat daripada menjawab adzan. Jadi begitu masuk hendalah dia langsung solat walaupun adzan berkumandang. Solatlah tahiyatul masjid. Adapun kebanyakan orang menunggu menjawab adzan dulu. Setelah itu imam khutbah baru dia solat. Ini keliru. Karena apa? Karena mendengarkan shubbah imam Allah wajib sedangkan menjawab azan adalah sunnah. Berdasarkan hal itu, maka sekali lagi fikih pertama, kaidah pertama dalam menerapkan sikap wara'alah at-tawassuth dan i'tidal. Tidak berlebih-lebihan tapi juga tidak tidak menganggap remeh, tidak menganggap enteng. Inilah faedah yang pertama. Faedah yang kedua. Ma'rifatu khayr khairi khairaini was syarri syarrain. Mengetahui yang terbaik di antara dua pilihan yang baik dan Mengetahui yang terburuk Di antara dua pilihan yang buruk Mana yang harus dipilih Kadang kita memang di Hadapkan pada situasi itu Memilih dua pilihan yang dua-duanya Baik tapi gak bisa dipilih dua-duanya Harus salah satu Yang dipilih adalah yang lebih baik Yang terbaik di antara dua pilihan ini Kadang dihadapkan kepada dua pilihan yang dua-duanya buruk, tapi kita harus memilih salah satunya. Tidak bisa, tidak. Maka yang dipilih adalah yang lebih ringan kadar keburukannya dan meninggalkan yang kadar keburukannya lebih berat. Kaidah ini sangat penting dalam menerapkan warot. Berkata, Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Kata beliau, Tamamul wara' ay ya'lamal insan khairal khairaini wa syarra syarain. Wa ya'lamu anna syariata mabnaha ala tahsilil masalih wa takmiliha wa ta'tilil mafasid wa taqliliha. Wa ilā fa manlam yuazin ma fil amali wa tharak min al wal maftadat isyāriyah fāqad yada uwjibat wa yaf wa yarok dalikah min al waraq. Kesempurnaan waraq adalah hendaklah <coughs> setiap orang mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan yang dihadapi? Mana yang lebih buruk di antara dua keburukan yang harus dipilih? Dan juga mengetahui bahwa syariat itu dibangun atas prinsip meraih yang maslahat dan memaksimalkannya, menghindarkan yang mafstadat dan meminimalisirnya. Kalau tidak demikian maka orang yang tidak mempertimbangkan maslahat dan madarat dalam amalan dia bisa-bisa bisa dia terjerumus ke dalam meninggalkan yang wajib atau melakukan yang haram tapi dia memandang itu sikap warok. Keliru tapi dia merasa benar inilah warok. Padahal keliru sebagai contoh kadzab li kaman yad'u jihad ma'al umara' adz-zalama wa yara dzalika waran wa yad'u ah, al aimmah alladzi na fihim bid'ah aw fujur wa min al-warab contohnya orang yang tidak mau berjihad dengan penguasa zalim Ketika penguasa dolim menyerukan jihad melawan negeri kafir, dia tidak mau. Karena memandang penguasanya ini dolim, walaupun muslim. Lalu sikap tidak menurut kepada pemerintah muslim yang dolim itu dianggap sebagai sikap waro. Padahal memenuhi perintah ulil amri. Dalam hal kebaikan hukumnya wajib. Adapun kezaliman penyimpangan yang dilakukan oleh ulil amri tidak menggugurkan kewajiban rakyat untuk mentaatinya dalam kebaikan. Salah satu kewajibannya kalau ulil amri mengatakan ayo angkat senjata ini musuh orang kafir mau menyerang wajib menyerang. Tapi enggak ini mah uh, pemimpinnya zalim sebagian seperti kalangan khawarij takfiri ah ini sudah kafir enggak boleh taat jadi ini contoh orang yang tidak melihat mana yang lebih buruk di antara dua keburukan taat kepada pemimpin yang zalim dianggap buruk tapi membiarkan pemimpin zalim dihajar oleh pemerintah kafir jauh lebih buruk kalau negeri kaum muslimin yang dipimpin oleh pemimpin yang zolim itu kalah terjajah oleh orang kafir lebih besar mazarat tapi dia hanya melihat ini mah pemerintahnya gak perlu diikuti zolim akhirnya dia tidak taat kemudian dia Menganggap sikapnya ini war Lebih Simple lagi dari hari itu Tidak mau taat kepada Aturan ulil amri yang benar Hanya karena ulil amrinya Zolim Hanya karena umpamanya Melakukan banyak penyimpangan Dalam kepemimpinan Seluruh aturannya dilanggar Termasuk aturan lalu lintas. Ini lampu merah labrak saja. Ini bikinan tauhut umpamanya. Apa akibatnya? Terjadi banyak mazharat, kecelakaan, umpatan dan doa, keburukan dari orang. Coba kalau umpamanya kita nabrak lampu merah, orang-orang lihat, berteriak, eh sing, celaka, kan gitu ya. Itu jauh lebih mazharat. Karena apa? Karena dia tidak mengetahui menimbang mana yang lebih buruk di antara dua keburukan atau mana yang lebih baik di antara dua kebaikan. Contoh lain, orang tidak mau sholat Jumat atau sholat berjamaah di masjid hanya karena melihat imamnya pelaku kebidaan atau pelaku kemaksiatan. Dia melihat umpah imamnya suka merokok. Dia melihat umpah imamnya itu masih suka nyawer di dangdutan. Maka dianggap fasik atau pelaku kebidahan, ah, gak mau berjamaah dengan imam seperti itu. Akhirnya mungkin dia sholat di rumahnya atau menyengaja melambatkan diri agar tidak bermakmum ke imam itu biar imam itu selesai dulu salam lalu dia datang baru sholat di masjid itu atau jumatan ah nggak mau khatibnya itu saya tahu dia pelaku kebidaan atau dia itu pelaku kemaksiatan nggak mau bermakmum kepada orang seperti itu lalu dia menganggap sikapnya ini sebagai kehati-hatian war keliru salat berjamaah hukumnya wajib. Adapun kesalahan imam tidak menggugurkan kewajiban salat berjamaah dengan imam tersebut di masjid tersebut. Kecuali kalau dia tak berjamaah di masjid lain sehingga apa apa. Tapi dia memilih salat sendiri di rumah. Salat berjamaah itu hukumnya wajib menurut jumhur ulama. Sedangkan kesalahan imam, lihat imamnya isbal, lihat imamnya ngerokok dulu. Itu tanggung jawab imam. Aimatukum yusalluna alaikum. Fa idza asabu falakum, wa falakum wa Wa idza akhtao falakum wa alaihim. Imam itu memimpin salat-salat kalian. Kalau mereka benar, pahala bagi mereka, pahala bagi kalian. Kalau Imam salah, pahala bagi kalian dosa atas Imam. Jadi kesalahan, ketidaksempurnaan atau kekurangan Imam tidak menjadi uzur gugurnya sholat berjamaah. Tidak, tetaplah sholat berjamaah. Ini contoh yang diberikan oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullahu taala. Lalu beliau berkata lagi wa mathsal ala dhalika aydan fi mawdhi'in akhar bi man yatrku akhdhas shuhubat waran ma'a sahibihi mahajatihi ilaiha wa yakhuudhu badala dhalika muharraman bayyinan tahrimuhu aw yatrku wajiban tarkuhu adzam fasadan min fi'lihi ma'ashubhat atau contohnya umpamanya orang yang meninggalkan tidak mau mengambil yang syubhat karena waro. Padahal dia sangat butuh dengan kebutuhan yang doruri terhadap hal tersebut. Dia malah menggantinya dengan suatu yang nyata-nyata haramnya. Atau sesuatu yang kerusakannya lebih besar daripada melakukan yang syubhad tadi. Ada dua keburukan. Maka timbang mana yang lebih buruk itu yang ditinggalkan. Mana yang keburukannya lebih ringan itu yang diambil. Walaupun ini buruk tapi lebih entek. Contoh orang yang memiliki hutang. Atau ayahnya memiliki hutang. Dia tidak memiliki uang kecuali yang syubhad. Dia tidak mau membayar dengan yang syubhad itu. Dan dia menganggap itu adalah sikap waro. Padahal membayar hutang, hukumnya wajib. Dan ketika ada kemampuan, wajib segera. Jangan ditunda, bayar sesegera mungkin. Menunda pembayaran hutang di saat dia mampu dosa besar. Kedoliman, kata Nabi. Salam salam mutilul ghina zulmun. Memanjangkan atau menunda pembayaran hutang padahal dia mampu adalah kedoliman. Jangan ditunda. Kalau umpamanya membeli bisa cash cash, jangan nganjuk, jangan gunakan kartu kredit. Kartu utang namanya kalau disebut kartu kredit gaya. Coba sebut kartu utang pasti dia akan malu. Yang punya kartu kredit rata-rata orang kaya atau orang berada. Orang kaya dan berada nggak ada orang miskin yang punya yang punya kartu kredit akan dikasih oleh bank kan sebelum pengajuan kartu kredit itu, dilihat kontrak apa rumah sendiri kan ditinjau dulu ya. Jangan sampai ngontrak. Ini bulan terakhir, ambil kartu kredit, ngeborong jutaan gitu, kabur, nggak bisa dikejar. Kecari ke rumahnya, ngontrak ternyata punya orang. Itu pasti orang berduit, cash bisa, eh tapi gaya, set tanda tangan, gaya, Padahal hina, utang, Padahal dia punya. Dolim itu ke doliman. <tuh> Jadi dia punya uang walaupun dari sumber yang syubhat. Katakanlah yang syubhat itu penggunaan uang riba untuk bayar hutang. Uang ribanya tidak syubhat. Haram jelas. Tidak boleh. Tapi riba ini umpamanya di negara tertentu tidak bisa dihindarkan. Kita wajib punya rekening. Di negara-negara tentu semua warga negara wajib punya rekening. Gaji semuanya pembayaran itu dari sana. Tidak bisa tidak. Ada ribaannya. Ini tidak bisa dihindarkan. Kalau riba yang tidak diambil dibiarkan berkembang, berbunga tambah banyak lagi. Kalau diambil dipergunakan dosa. syariat tentu saja ada solusi Ambil, tapi jangan dimakan, gunakan untuk kemaslahatan umum. Salah satu kemaslahatan umum itu adalah kasih ke orang yang punya banyak hutang dan tidak mampu membayar, kasih untuk membayar. Penggunaan uang riba untuk hal tersebut diiktilapkan oleh para ulama. Sebagian ulama membolehkan, sebagian ulama tidak membolehkan. Minimalnya katakanlah syubhat. Tapi ini kemadaratan lebih enteng, lebih ringan daripada hutang itu tidak terbayar. Padahal yang menghutanginya butuh. Akhirnya, karena ingin waro dari penggunaan harta yang syubhat, dia tunda pembayaran hutang yang sebenarnya itu adalah wajib. Contoh lagi, ada beberapa contoh yang diterangkan oleh para ulama tentang syekh para rafidah, orang-orang syiah rawafid. Kila liba' disyuhi rawafid, dikatakan atau ditanya kepada beberapa syekh rafidah, idha ja'al kufar ila baladina, faqatalu nufus, wa sabbul harim, wa akhadul amwal hal nuqatiluhum. Kalau ada orang kafir menyerang negeri kita. Membunuh banyak nyawa. Menawan para wanita. Mengambil harta-harta kita. gimana kita lawan tidak? Mereka bilang lah, tidak boleh melawan. Kenapa al-madhab, madhabuna, madhab kami, madhab syiah. Allah najzulillah maal maksum, maal imamil maksum. Kita tidak boleh berperang kecuali dengan imam yang maksum. Imam yang dua belas dalam pandangan mereka maksum. Sebelas sudah keluar tinggal satu nanti di akhir zaman disebut al imamul montawar, imam yang ditunggu-tunggu. Dengan mereka lah berperang. Sebelum uh, dia muncul tidak boleh berperang. Jadi, mereka tidak mau berperang kalau di, di, di, diserang. Karena apa? Belum ada imam. Maka dikatakan, Wallahi, inna hadha lamadhabul najis. Demi Allah. Ini madhab yang najis. Karena apa? Fa inna hadha al madhab yufdi ila fasadidin wa dunya. Karena madhab ini mengakibatkan kerusakan agama dan dunia. Mana yang lebih rusak? Mana yang lebih gede kerusakan? Dijajah oleh orang kafir tidak mau berperang hanya karena belum ada imam? Ataukah kita berperang semampunya agar terbebas dari penjajahan orang kafir? Tentu yang madhulatnya lebih gede membiarkan diri dijajah. Berkata al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, kata beliau, yaw wa sahih hadzal qaul tawarra'a fi may yadunuhu zulman fa waqa'a fi adhaq ma tawarra'a bi'anhu bihadzal wara'il fasid." Orang yang berkeyakinan seperti tadi, orang-orang Syiah tadi, menganggap Membiarkan diri di itu sikap waro. Tapi dia terjerumus ke dalam kerusakan yang lebih besar. Mana yang lebih besar dikuasai oleh orang-orang kafir. Bahkan tak mungkin kita dipaksa untuk murtad umpamanya. Ataukah melawan semampunya. Tentu saja lebih madarat. Membiarkan diri dijajah oleh orang-orang kafir Nah inilah yang dimaksud dengan Kita wajib Mengetahui Dua kebaikan Mana yang terbaik Di antara kedua, ke, kedua Kebaikan itu lalu untuk Dipilih dan mana Yang terburuk di antara dua Keburukan ini untuk memilih mana yang keburukannya lebih kecil berdasarkan hal itulah maka berkata imam imam ahlu sunnah sebagai contoh falau anna ahadan minha ula ilmu tawar'in asrafa ala alakatil minalju fa wajadatwa aman li ghairihi Fakahla aku lulu min hada tuala, walau ashabu min hada syarab, lianahum malu muhtram. Fala yahillulii, fatarakahu hatmad. Fainnahu bidzalika yakanu aathiman. Fakad tasabba fi qatli nafsihi, wahada min al wara al fasid, falaisa fi kulli al Kalau ada seseorang dia kelaparan. Lalu dia menemukan makanan minuman milik orang lain. Pemiliknya tidak ada. Dia tidak mau makan. Dia mengatakan, saya tidak akan memakan makanan ini. Tidak akan meminum. Karena makanan ini haram dari sa bagi saya. Saya lebih mengikmati daripada memakan makanan yang milik orang lain ini. Lalu dia mati. Orang ini berdosa karena mengakibatkan dia membunuh dirinya sendiri dengan itu. Memakan harta orang lain haram. Bunuh diri lebih haram lagi, lebih besar lagi. Maka ini sikap waro yang rusak, yang salah. Maka Imam Al-Bayhaqi meriwayatkan satu riwayat yang sahih. Yang... Sanadnya sampai kepada Masruq rahimahullah berkata Masruq Ini bukan hadis bukan perkataan sahabat tapi perkataan tabi'in Masruq Mengatakan. man yaturu ilal maitah wad dam walahmil khinzir falam ya'kul wala yashrab Siapa orang yang kelaparan darurat ada bangkai, ada darah, ada daging babi di sana yang bisa dimakan. Itu semua haram. Makanan halal tidak ada. Tapi dia tidak mau makannya, tidak mau menemunya sampai mati, maka dia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia dihadapkan kepada dua pilihan buruk, tapi dia memilih yang terburuk. Pilihan buruk yang pertama mau makan barang yang haram. Pilihan buruk kedua bunuh diri dengan cara tidak makan. Dia memilih bunuh diri yang lebih buruk di antara dua keburukan itu. Maka masuk menyatakan dakhalan nar. Dia masuk ke dalam neraka. Berkata Imam Ibnu Jauzi rahimahullahu taala Katabliw walau anna insanan jaa'a falam ya'kul aw ihtaja falam yas'al aw ariya falam yalbas famata dakhalannar Apabila seseorang lapar tapi dia tidak mau makan Termasuk tidak mau makannya itu karena makanannya haram Dan itu kondisinya darurat famaniturra Gairobagin wala adin wala itma alaih. Siapa orang yang kondisinya darurat kelaparan, bukan karena sengaja melanggar juga, bukan ke, tidak berlebih-lebihan, maka tidak apa-apa memakan harta apa barang yang diharamkan tadi. Hormat alaikum, Hormat alaikum al-maytat wadham walahul khinzir wa ma uhihla bihi li Terus, famanid turra gaira bagin wala adin fala ithma'alik. Tidak diharamkan bagi kalian. Bangkai, darah, daging babi, sesemihan yang tidak disebut nama Allah. Haram. Tapi, famanid, apa, famanid turra. Siapa yang darurat? Tidak ada makanan lain dan dia kelaparan. Bukan sengaja melanggar. Bukan tidak berlebih-lebihan. Tidak sampai kenyang. gitu Tidak de-de-yen. Ini enak. Ini Maka tidak ada dosa bagi. Dibolehkan. Nah, siapa orang yang kelaparan tapi dia tidak makan? Atau dia butuh makanan tapi tidak minta? Meminta tercelak. Tapi dia lapar banget. Boleh meminta? Nggak boleh saya mawarok tidak mau meminta-minta itu tercelak. Meningmati. Nggak boleh seperti itu. Lalu dia mengatakan warok, karena warok saya lebih baik mati daripada mengemis. Saya lebih baik mati daripada makan yang haram. Keliru, karena membiarkan diri mati adalah bunuh diri. Karena dia bisa bertahan hidup, walaupun dengan cara yang diharamkan. Memakan yang haram atau yang tercela dengan meminta-minta. Siapa orang yang lapar, kemudian tidak makan. Atau butuh makanan, tapi dia tidak meminta. Atau dia telanjang, tapi dia tidak meminta kepada orang lain untuk menutup auratnya. Lalu mati dalam hal itu, dakwal an-nar, dia masuk ke dalam neraka. Karena apa? Karena dia memilih dua keburukan, tapi memilih yang terburuk di antara dua keburukan itu. Inilah beberapa penjelasan para ulama ahlus sunnah tentang masalah tersebut. Berdasarkan hal itu, maka wajib kita mengetahui batasan-batasan tentang waro. Jangan sampai salah penerapan. Kan kita memandang ada orang, umpamanya ada orang nih, yang... <tuh> Menikmati kelaparan daripada mencuri. Bagus? Kita semua memandang bagus. Kenapa? Karena untuk menjaga diri dari yang haram, maka dia lebih memilih mati. Tidak terfikirkan bahwa pilihan mati, bunuh diri lebih gede dosanya daripada mencuri atau memakan barang yang haram. Oleh kerana itu ketika para ulema diantara Syekh Al-Albani rahimahullahi ta'am. Ditanya kalau ada seorang wanita, semoga tidak teralami oleh wanita manapun. Mau diperkosa oleh laki-laki umpamanya. Boleh enggak dia bunuh diri biar enggak jadi diperkosaan. Dijawab secara tegas tidak boleh. Kenapa? Pertama, karena buruh diri itu ikhtiar dia sendiri, usaha dia sendiri. Kalau diperkosa sama, bukan kehendak, bukan keinginan. Tidak mau, tapi ya di luar kemampuannya. Yang kedua, bunuh diri dosanya lebih besar. Berdasarkan hal itu, maka sekali lagi setiap orang yang ingin mendapatkan warak wajib memahami Haidah ini. Mengetahui mana yang lebih buruk di antara dua keburukan, pilih yang keburukannya lebih kecil. Mengetahui mana yang lebih baik di antara dua kebaikan, pilih yang kebaikannya lebih banyak. Lalu banyak dalil tentang masalah ini. Berkata Syekh Ali islam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala Yang beliau jelas dalam kitab Banjul Fatawanya Juz yang ke-10 tentang masalah ini Wal aslu' fil waro' al-mustabih Qaulun Nabi SAW Ada pun asal atau dalil Tentang waro' dari yang syubhat Sudah kita jelaskan ada waro' dari yang haram, ini wajib. Waro' dari yang syubhad, ini sunnah. Waro' dari yang syubhad, dalilnya banyak. Pertama, sabda Nabi SAW, Al-halalu bayinun wal-haramu bayinun, wa bayna dhalika umurun mustabihat, la ya'lamuhunna kathiru minal nasi. Famantarukah shubhat? Istabr'ah irdhahu wa dinahu, wa man waqa'ah fi shubhat, waqa'ah fil haram. Kalau orang yang melihat di sekitar rumah, dia tidak yang halal jelas gamblang, yang haram juga jelas gamblang. Antara keduanya ada perkara yang syubhat, yang samar, yang meragukan. Tidak diketahui oleh kebanyakan manusia, hanya sedikit manusia yang tahu. Orang-orang yang berilmu. Siapa yang meninggalkan yang syubhat, maka berarti dia sudah memelihara dirinya dan agamanya. Kalau umpamanya ada hukum yang diistilahkan oleh para ulama ini eh, haram atau halal. Sebagian menghalalkannya, sebagian mengharamkannya. Pilih yang haram, tinggalkan sama sekali. Itu lebih selamat. Kalau ada ulama yang berpendapat, ini sunnah, sebagian menyatakan yang wajib. Sunnah atau wajib, lakukan. Itu lebih maslahat bagi diri dan agama kita. Jadi siapa orang yang meninggalkan, menjauhkan dari yang syubat, dia sudah pelihara dirinya dan agamanya. Tapi siapa orang yang terjerumus ke dalam yang syubat, dia akan terjebumus ke dalam yang haram seperti orang yang menggembalakan kambing-kambingnya di sekitar alhima alhima itu daerah terlarang milik orang lain di sana ada tanam-tanaman yang sengaja ditanam untuk dipanen dan mengeluarkan uang yang banyak untuk menanam pohon-pohon itu mungkin ada tangkal sampe, gitu, hui, naon lah gitu, yang bisa dijual. Kita mengembalakan kambing di dekat perbatasan itu. Si kambing lihat tanaman hijau, ya pasti nyeruduk ke sana, ya enggak? Walaupun kita jaga. Kalau kambingnya satu, dua, bisa. Ini kambingnya puluhan, apalagi ratusan. Dijaga ini yang di sana nyosor. Dijaga itu yang di sini nyosor. Jadi seperti orang yang menggembalakan kambing di daerah terlarang Pasti kambingnya akan terjerumus masuk ke dalam daerah yang terlarang itu Ini yang pertama Dalil kedua Nabi Salsa menyatakan Tak ma yuribuk ila ma la yurib Tak ma yuribuk ila ma la yurib Tinggalkan apa yang meragukan kepada yang tidak meragukan Ketiganya Albirru matma'an nafs ilaihin nafs wa sakana ilaihi lqalab Kata Nabi SAW Albir Albir itu kebaikan Adalah segala sesuatu yang membuat jiwa tenang dan hati tentram Sedangkan dosa Mahaka fi nafsika Wa in aftakan nas Kalau dosa adalah Sesuatu yang membuat kegelisahan dalam hati manusia Dan kamu tidak ingin orang-orang tahu tentang hal itu Itu dosa Semua yang meragukan meninggalkan kebimbangan Keraguan, was-was Maka tinggalkan yang meragukan tersebut Oleh karena itu, seperti tadi Nabi Salosa menemukan se sebutir kurma Beliau ragu, apakah ini sodakoh atau bukan? Mungkin sodakoh, mungkin. Mungkin bukan, mungkin. Tapi ragu ini, syubhad. Maka beliau tidak mau makannya dan diberikan kepada yang lain karena sodakoh halal bagi selain Nabi dan keluarganya. Diberikan ke sahabat untuk dimakan. Beliau berkata, laula anni la'anni akhawfu antakuna mintam bisodakoh lakau Tuhan. Seandainya aku tidak khawatir ini adalah kurma sadaqah pasti akan aku makan. Maka beliau tidak mau memakannya. Ya. Berkata mu'alif lakin yaqaul ghalat fil wara min thalati zihad. Kesalahan orang dalam masalah wara dari tiga aspek. Aspek pertama adalah Iktiqadu kathiri minal nas Annahu minbabit tarq Fala al wara' Illa fi tarqil haram La fi adai al wajib Wahada yubtala bihi kathiru Minal mutadayyinah Al mutawarra'iyah Taraw ahadahum yatawarra'u Anil kalimatil kathibah Wa aniddirham fihi syubhah Likau nih mimalin dalim atau muamalatin fasidah, wa tawarrau anil rukun ilal ilal zulmahin ahli bidah mina wa dzawil fujur fit dunya, wa maahadak ya trukumuron wajibatan alaih imaanan atau kifayatan. Pertama, keyakinan banyak orang bahawa waroh itu hanya bab meninggalkan amalan. Warok dari yang haram artinya meninggalkan yang haram. Warok dari yang syubhat artinya meninggalkan yang syubhat. Hanya sebatas meninggalkan. Adapun dalam menunaikan kewajiban, dia tidak ada warok dalam hal itu. Karena menganggap warok itu hanya menahan diri dari yang terlarang saja. Oleh karena itu, orang yang sepertinya warok dari ucapan dusta. Dari harta-harta yang haram. Warok dari berbuat zolim. Seperti itu. Tapi, di waktu yang sama, dia meninggalkan perkara-perkara yang wajib. Yang harusnya dia lakukan. Seperti silaturahmi. Seperti umpamanya berbuat baik kepada tamu dan kepada tetangga Kepada orang miskin, kepada anak-anak yatim Ada orang Ibn Sabil dan seterusnya Dia tidak warok dari hal itu Sebagai contoh Umpamanya ni Dia menahan diri dari semua yang haram bahkan yang syubhat, Tapi dia tidak mau silaturahmi dia tidak memperhatikan hak tetangga dan hak tamu tetangga diganggu dan disakiti. Kepada sesama Muslim dia melakukan kezuliman dalam arti mengganggu mereka menyakiti mereka. Kepada orang-orang fakir miskin ibnu sabil anak-anak yatim mereka cuek. Kalau itu kewajiban. Allah azza wajalla menyatakan ar-aiy taladhi yukadi bu biddin fa dalikaladhi Ya do'ul yatim. Wa la yahudu ala tu'amil miskin. Itu para pendusta agama itu. Membentak anak yatim. Tidak menganjurkan untuk memberi makan orang-orang fakir dan miskin. Itu wajib. Tapi itu dilanggar. Dia tidak warok dari hal itu. Tidak warok dari meninggalkan kewajiban. Warok dari meninggalkan kewajiban maknanya melakukan kewajiban. Nah, ini yang pertama. Jadi warok bukan sekadar meninggalkan yang haram. Tapi warok juga tidak mengabaikan kewajiban. Karena mengabaikan kewajiban adalah haram. Wajib warok dari hal itu. Tunaikan kewajiban-kewajiban terutama... Kewajiban sosial kepada sesama manusia. Tidak menyakiti, tidak mengganggu, tidak mencela, tidak menggibahi, tidak memfitnah. Itu semua wajib dan kita wajib waro dari hal itu. Menjauhi perbuatan, perbuatan dolim tersebut. Inilah yang pertama. Yang kedua. Kesalahan dalam masalah warok adalah aspek kebodohan tadi. Tidak tahu batasan-batasan warok. Tadi sudah dikatakan ilmu harus didahulukan sebelum berucap dan beramal. Menerapkan warok tanpa ilmu bisa salah, bisa kelir. Disangkanya warok padahal dosa besar. Seperti tadi, saya mah daripada, me, daripada maling Daripada makan daging babi Ataupun apa namanya e, Sesemlihan yang tidak disebut nama Allah bangke, Lebih baik mati Ya, kalau masih banyak yang halal Tidak boleh, tapi yang menjadi masalah Semua yang halal tidak ada, yang ada yang haram Lebih baik mati? Tidak Lebih baik makan itu, dan diampuni Ayatnya Famanil apa fahamin turu kayro bagin wala adin, wala ithmari. Tidak dosa. Kalau membiarkan diri mati, itu berarti menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Walatul kubiayidikum ilatthaluka. Walatak tulu ang fusakum. Jangan kamu jerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan dan jangan kamu bunuh diri dirimu. Membiarkan diri mati kelaparan pada ada makanan walaupun yang haram. Itu lebih besar dosa daripada memakan yang haram tadi. Dari sinilah kita butuh ilmu tentang masalah warok. Ya. Inilah penjelasan tentang fikih warok. Nanti pertemuan berikutnya akan kita jelaskan beberapa contoh warok yang keliru, yang rusak. Ya. Sekarang kita masuk ke sesi tanya-jawab. Apakah setiap warok yang buruk? Ketika kita memilih kajian tablik akbar. Karena ustaz. Dibandingkan dengan kajian rutin. Karena waktunya bersamaan. Syukur. Kalau ada dua kajian. Yang bentrok. Gak perlu dipermasalahkan. Apalagi tempatnya jauh. Satu di sini, satu di sono. Mungkin di sono untuk orang sono. Di sini untuk orang sini. Umpah. Gak masalah. Selama... Pengisinya lurus, akidahnya manhajnya layak keilmuannya untuk diambil, nggak masalah. mau ke sini silakan, mau ke sono silakan. nggak ada warok dalam hal ini. Kecuali kalau umpamanya salah satu diantaranya ustaznya menyimpang pemahamannya, akidahnya manhajnya, ya jangan harus warok, wajib warok dari hal itu. Karena Al-Qur'an menyuruh fala taqudu mahum hatta yakhudhu fi haditsin ghairi. Enggak boleh duduk-duduk bersama mereka. Tadi ini Al-Qur'an Anil mar'il tasal was an qarinihi li anna al qarin bil muqaran yaqtadi. Jangan tanya tentang seseorang. Tanyalah Kawan bergaul dekat. Terlebih gurunya. Karena setiap orang akan mengikuti kawan dekatnya apalagi gurunya. Ibn Al-Ibn menyatakan. Al-ilmu huwad din. Fanduru min aina akhattum dinakum. Ilmu ini adalah agama. Perhatikan oleh kamu. Dari siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau mengambil agama dari orang yang pemahaman agamanya keliru, menyimpang, nanti terbawa menyimpang. Oleh karena itu wajib warok dari hal itu. Baik ini rutin, itu sekali-sekali tablik akbar. Atau sebaliknya itu rutin, ini sekali-sekali tablik akbar. Tidak dilihat rutin atau tablik akbarnya. Tapi pengisinya. Lurus apakah tidak? ya Itu yang menjadi pertimbangan. Anak punya suami hesek di bejaan untuk berhenti merokok. Ada aja alasannya. Adanya panjang. Sampai kesal dan marah karena beliau sering merokok di depan anak-anak itu sampah abu rokoknya dibuang sembarangan tempat habis <laughs> pelenyun lungwe nya kana meja kana di kolong kasur gitu. jadi bikin polusinya tidak hanya udara dari nafas dia racun nikotinnya kan bersarang tuh di paru-paru lalu Ketika bernapas dia semburkan racun dan nikotin itu ke udara, terhisap istrinya, anaknya nempel di dinding, di gording, ada tamu datang kecium, ini pasti suka dipakainya rokok, kecium juga oleh tamu, boleh nggak tuh? Boleh, menjangkiti orang. Nah dari puntung rokok yang dibuangnya itu juga mengandung racun, kecium. Coba kalau ada orang ngerokok, lalu masuk masjid sholat di samping kita. Kecium tidak? Hmm. Bau rokok. Bukan hanya nafasnya, tapi badannya. Karena nikotinnya nempel di bajunya, di wajahnya, di rambutnya. Kecium sama kita yang ada di sebelah. Kita harus nahan nafas karenanya. Selain bau juga takut nikotinnya kehisap. Dan itu memberi merimaldorat, bahkan penelitian menyatakan perokok pasif itu lebih berisiko daripada perokok aktif ya. Zolim, zolim sekan. Apakah boleh anak berhenti mengingatkan tentang hal tersebut karena sikap yang lain cukup baik dan penyayang? Teruslah apa namanya, mengingatkan bahaya rokok. Hukum rokok dari segi syar'i. Itu si Ustaz Anu juga ngerokok. Itu namanya jangan diikuti atuh, ya. Itu dokter jantung juga ngerokok. Iya, itu namanya jangan diikuti. Kalau dokter jantung ditanya gimana, Dok? Merokok itu bagus apa enggak? Pasti dia akan bilang enggak boleh. Saya dulu pernah periksa jantung ke soal dokter jantung Kata dokter jantung, Pak jangan ngerokok, jangan minum. Saya emang gak pernah ngerokok, gak pernah minum. Minumnya osok tiap hari. Maksudnya mabuk. Ya. Itu merusak jantung. Ih, saya emang gak pernah. Sudah selesai, salat duhur. Saya salat duhur di masjid. pas keluar melalui kafetaria di rumah sakit itu. Eh, si dokter jantung pelenyum. Pelenyum lagi ngerokok. Kepasiannya melarang dia sendiri. Ya tapi memang perakwa itu susah untuk dinasihati ya. Dia tahu itu buruk Tapi intinya tidak Mampu menghentikan kebiasaan Ya, Hanya hidayah Yang Allah berikan yang bisa Menghentikan dia Tetaplah mengingatkan Dengan cara yang baik Tetaplah mendoakan ya Anak sebagai penuntut ilmu yang baru hijrah, bagaimana caranya untuk menghindari perkara syubhat yang dikaitkan dengan sikap wara'? Jauhi yang syubhat itu. Wara' itu kan menjauhi yang syubhat, apalagi yang haram, ya. Anak punya emas 3 gram. Lalu anak ingin berkurban. Tapi anak tidak mau menjual emas anak. Oh mahal tuh. Boleh tidak kalau anak menggadaikan emas anak ke ibu anak. Anak pinjam 3 juta dari ibu. Nanti anak kembalikan sejumlah 3 juta. Tapi dicicil ketika lunas. Anak ambil lagi emas anak. Bolehkah? Pertama tidak wajib untuk. Meminjam untuk kurban Karena kurban itu bagi yang mampu Kalau tidak mampu Maka jangan memaksakan Tapi kalau dia Mau meminjam dan yakin Bisa melunasi Umpamanya Saya sebentar lagi bulan depan Mau dapat uang 10 juta Sekarang mah gak punya Tapi sekarang mau kurban Boleh pinjam Boleh Boleh ya bukan wajib boleh Kalau tidak gak apa-apa ya? Karena ada apan tanggalan gitu ada uang nanti 10 juta bulan depan. Mungkin ada orang yang bayar hutang atau menjual barang dan laku bulan depan, belum ada uangnya, kurbannya sekarang boleh pinjam dulu. Boleh, bukan wajib ya. Seperti ini boleh enggak menggadaikan emas? Boleh, asal tanpa riba, ya. Silakan pegang emas, tapi enggak boleh dipakai sama ibu. Simpan Sebagai jaminan. Kalau nanti tidak bisa bayar, uang emas itu dijual, uangnya dipakai untuk membayar hutang tersebut. Apakah Cimahi Garut termasuk safar? Tanya ke orang Cimahi, kalau ke Garut nyabak apa bukan? Iya nyabak, berarti safar. Bagaimana hukumnya jika kita ingin melaksanakan umroh Tapi masih ada hutang yang tersisa Tapi hutangnya sedang kita cicil dengan perjanjian yang telah disepakati dengan pihak yang meminjamkan Boleh Kalau umpah kita hutang uh, 50 juta Kita cicil setiap bulan 5 juta, 5 juta, 10 bulan kesepakatan tanpa bunga. Nah, sekarang ada uang umpamanya 50 juta untuk apa namanya umrah, boleh enggak umrah? Boleh. Tapi tidak afdal. Lebih afdal bayarkan sampai lunas. Karena me me membayar hutang wajib, umrah ini bagi yang tidak mampu belum wajib. Kecuali kalau sudah terbayar. Tapi kalau dia umpamanya sudah ada Cadangan hutang setiap bulan sampai lunas boleh, nggak ya, apa-apa, ya, dibolehkan. Apabila kita wudu berkali-kali saat menunggu waktu sholat, apakah itu termasuk warok atau waswas? -was? Ada dalam hati perasaan takut batal, tapi kita tidak merasa atau tidak terasa Kalau yakin Kalau tidak yakin batal Berarti belum batal Tapi was-was Kalau was-was itu dari setan, Maka berdasarkan kaidah Al-yaqin la yuzalubis syaqo Keyakinan tidak bisa hilang Karena keraguan-raguan Tadi kita yakin sudah hudu yakin sudah sholat, setelah wudu sholat yakin terus menunggu gitu ya, muncul keraguan batal, tidak batal, tidak batal, batal ini meragukan keraguan tentang batalnya wudu tidak bisa mengalahkan keyakinan tentang suci kita setelah wudu. Berarti belum batal, yakinlah ya. Perlu mengulang wudu tidak perlu, tapi kalau umpamanya Uh, gerah gitu ingin uh, ingin fresh wudhu lagi boleh saja mengulang wudhu tidak tidak terlarang dibolehkan walaupun belum batal terus diulang wudhunya mengulang wudhu tidak tidak tidak terlarang dibolehkan saja. Ya. Ana masih bingung untuk menimbang. Mana yang lebih baik dari kedua madorat? Tidak ada yang baik, kan dua-duanya madorat. Paling, mana yang madoratnya lebih kecil? Jika dihadapkan antara bekerja di tempat ikhtilat dan makan dari hasil pajak, manakah yang lebih baik? Kondisi Ahwat belum menikah, tapi sudah bekerja. Kalau pajak jelas tidak boleh, Haram. Karena itulah Nabi SAW mengancam layakulajana Shahibul Maksidoh. Tidak akan masuk surga orang yang menarik pajak. Ini hadis Nabi Sallallahu Sallam, bukan perkataan saya. Karena apa? Karena haramnya hal tersebut. Terus kita bayar pajak nggak? Bayar. Katanya haram. Haram bagi si penariknya. Kalau kita yang bayarnya, kalau tidak bayar, mazorot. Demi menghindarkan mazorot ini, maka kita bayar. Bukan karena mengap halal, tapi untuk menghindarkan mazorot. Kalau nggak bayar, bisa dipenjara. Dituduh pengelapan pajak. Mobil, motor, rumah tidak bayar pajaknya. Ditilang. Ditahan. Madarat. Bayar. Bukan karena halal. Tapi untuk menghindarkan madarat. Yang dosa penariknya. ya. Nah, oleh karena itu kalau kita bekerja di sana berarti sebagai penarik pajak. Maka tidak boleh. Nah, sekarang ada akhwat. Bekerja di tempat ikhtilat. Haram karena ikhtilatnya, bukan karena pekerjaan. Terus yang kedua, dari hasil pajak. Alternatif ketiga, tidak kerja tapi kelaparan, tidak bisa makan. Pilih saja mana yang mataratnya lebih kecil. Ada alternatif ini kan belum nikah, nikah saja sudah nanti oleh suaminya dinafkahi. ya Segera bikin pengumuman. Apa dibolehkan untuk Muslim menjadi atlet olahraga, berprofesi sebagai atlet olahraga? Boleh kalau jenis olahraganya itu tidak menyimpang dari Islam. Dan olahraganya serta jadwal latihan tidak mengabaikan kewajiban. Tidak melewatkan waktu sholat, sholat jumat, shawm latihan. Tidak boleh shawm, tidak begitu shawm. Ada kan pemain sepak bola Eropa yang muslim pas Ramadan main, tapi tetap shawm. Dan diapresiasi. wasitnya pas adhan, berhenti dulu. Ngasih waktu untuk yang berbuka. Latihnya juga begitu. Selama tidak mengabaikan kewajiban, boleh. Jika seorang istri menerima uang dari suami yang kerjanya di leasing, boleh enggak? Enggak boleh. Leasing itu jelas riba, ya. Menjual atau jual beli barang secara kredit dan ada ribanya di sana. Bagaimana jika suami masih mau masih mau main perempuan? Katanya, daripada berumah, daripada berzinah secara fisik. Maksud main perempuan itu apa ya? Cuma pacaran tanpa berzinah gitu. Biasanya kan main perempuan itu kata lain dari perzinahan ya. Suami masih mau main perempuan daripada zina, lebih baik masih berhubungan dengan banyak perempuan melalui media sosial. Dua-duanya buruk, memang yang lebih kadar keburukannya lebih kecil ya, paling sebatas komunikasi lewat media sosial. Tapi itu pun haram. Ada alternatif yang lebih baik. Ini bukan dua pilihan tanpa pilihan ketiga banyak pilihan puluhan pilihan pilihlah yang tidak haram ya kalau umpamanya dengan istri sendiri masih belum terkontrol silakan menikah lagi itu pilihan yang lebih baik mudah-mudahan dengan dua istri terkontrol ini semuanya syahwatnya bisa terkalsalurkan tanpa harus melirik perempuan lagi dengan dua belum tiga Sampai maksimal empat. Kalau sudah empat masih jelalatan penyakit hati ini, Maya. Jadi masih banyak alternatif. Jadi kalau umpanya, ya daripada berzinah lebih baik komunikasi lewat medsos. Kalau pilihannya cuma dua, betul. Tapi kan pilihan lain banyak. Bisa memilih yang menjaga diri dari semuanya itu. Bagaimana kalau ada uang masuk ke rekening kita? Namun kita tidak tahu siapa pengirimnya. Satu, apakah uang tersebut boleh kita ambil? Dua, bagaimana sebaiknya? Iya, kita bisa memastikan dengan pergi ke bank. Tolong cek yang masuk pengirimnya siapa. Ada pesan tidak? Pasti ada namanya kan? Kalau perlu nomor teleponnya nanti kita hubungi Ada yang masuk apa salah kirim Atau memang dia mau ngasih secara sembunyi-sembunyi ke saya Gitu ya Kalau ternyata blank semuanya Gak ada nama pengirim, identitas pengirim Gitu ya Apa yang harus kita lakukan? Pertama Kalau kita ingin warok dari hal itu Sodakohkan Atas nama si pengirim. Bisi itu salah kirim. Kalau setelah disodakokan umpah semiliar. Sudah sodakokan. Setelah disodakokan ada yang ngepon. Aduh Afwan saya salah kirim. Kembalikan uang. Kembalikan. Ganti dari uang kita. Kalau tidak mampu ya. Terus terang. Aduh saya tidak tahu. Saya juga bingung. Sudah sebulan ini. Saya tidak mau ada uang haram di rekening saya, makanya saya sedakohkan, saya infahkan. Oh, pokoknya ganti. Tidak punya, saya tidak punya lagi. Ya, seratus ribu mah ada. Terus serang saja begitu. ya. Jadi yang ngirim lebih baik ada pesan. Hadiah atau apalah gitu namanya. Minimal ada Catatan itu di banknya untuk menentukan status transfer tersebut ke rekening orang lain. Ana diundang saudara ke acara resepsi pernikahan. Yang pernikahannya dia menikah dengan mu'allaf. Akarnya tidak diizinkan oleh ulil amri di kota Bandung, mereka menikah di Jakarta, apakah saya harus datang? Saudara ses perempuan? kenapa KUA tidak mengizinkan? kan sudah mu'allah, sudah seagama kalau beda agama, oke, okay, tidak mengizinkan kalau seagama, kenapa? apa yang harus Anda lakukan dalam bentuk kewaroan Pertama, kalau pernikahannya itu Islami, syar'i, tidak ada penyimpangan Dan dekat di tempat kota kita tinggal Wajib datang karena Kita tidak punya uzur untuk tidak datang Kecuali kalau ada Kewajiban lain saat itu Umpai sedang kerja Dari pagi sampai jam 4 Ini undangan jam 10 Sampai zuhur Tidak boleh meninggalkan kerja untuk ini Karena bekerja wajib Hukumnya ada udur itu. Tapi kalau kita nyanyi pengangguran nggak ada kerja, ada undangan pernikahan di dalam kota Bandung tidak ada penyimpangan wajib hadir. Adapun kalau di luar kota jauh ini udur boleh tidak hadir kirimkan saja ucapan selamat dan permohonan maaf tidak bisa hadir karena kejauhan ya dibolehkan. Suami saya bekerja di sebuah perusahaan konsultan, diamanati sebagai staf administrasi surat-surat. Untuk mengurus surat izin tertentu, kadang suami disuruh pimpinan untuk memberikan amplop pelicin kepada pihak tertentu. Apakah hukum gaji suami saya dan nafkah yang diberikan kepada keluarga menjadi haram, sementara suami tidak mampu menolak perintah astasan? Pekerjaannya halal. Penghasilannya halal. Adapun kalau di dalam pekerjaannya ada dosa yang dia lakukan, hanya dosa atas pekerjaan yang haramnya tersebut. Nah, sekarang menyuap. Riswa. Apakah setiap bentuk menyuap haram? Tidak. Ada rincian. <tuh> kalau menyuap itu mengandung unsur kezoliman kepada pihak lain, ini haram. Umpamanya ada pendaftaran CPNS, seribu orang. Kita daftar, tes, kita tidak lulus. Diumumkan yang lulus. Akhirnya kita nyogok agar lulus. Masuk, otomatis salah satu yang sudah lulus dicoret, diganti oleh kita. Ini haram. Karena merebut hak orang lain. Tidak boleh yang seperti itu. Adapun kalau tidak mendulimi pihak manapun hanya untuk mempertahankan hak kita. Lalu kita menyuap, memberi uang pelicin, tidak apa-apa. Contoh umpamanya kita impor barang, ditahan di pabean, dibayar cukai, itu hak kita. Semua dokumentasi surat menyurat lengkap, tapi ayaweknum gitu ya yang menahan, tidak bisa barang ini keluar kecuali kita memberi uang pelicin. 10 juta, 50 juta, harga barangnya miliaran. Kalau kita tidak ambil, rugi besar. Itu hak kita. Dan ketika kita ngasih uang pelicin, tidak ada yang dia dolimi. Maka boleh. Karena untuk mengambil hak kita, ada pun yang haram bagi si oknum itu. Oknum yang meminta uang pelicin. Dolim dia, ya. Karena hak kita tidak diberikan kecuali dengan pericin, setelah dikasih pericin baru haram bagi dia. Kalau kita tidak mengambil hak orang lain dan tidak mendolimi hak orang lain. Nah sekarang umpamanya surat memberikan amplop pericin kepada pihak tertentu. Agar suratnya diterima, itu pun hanya. Ya pokoknya begitulah, saya tidak mengerti gimana. Memberi amplop agar suratnya di tanda tangan gitu atau kumah? Allahu'alaikum. Bahanya kalau mengandung unsur kezoliman kepada pihak lain, maka haram, tidak boleh. Apabila melakukan syirik akbar, apakah disyariatkan bersyahadat lagi? Kalau dia tahu itu syirik akbar, Sengaja dia lakukan demi kepentingan dunia Dia sudah murtad Umpama contoh ya Ada orang yang Apa bahasa Indonesia? Munjung Munjung itu apa ya? Pokoknya ingin memperoleh kekayaan itu Harus minta ke jin di tempat anu Dia tahu itu syirik Tapi itu terbukti Banyak orang yang melakukannya kaya raya Akhirnya dia melakukan ritual itu minta-minta ke setan dan dia tahu itu hukumnya syirik nggak peduli karena apa? Karena ingin kekayaan. Ya dia murtad karena mengetahui perbuatan syirik tapi sengaja dilakukan murtad. Kalau nanti taubat dia wajib syahadat lagi. Adapun kalau dia tidak tahu bahwa itu syirik lalu dilakukan karena kebodohan, setelah tahu ulu itu tasirik dia taubat. Apakah dia murtad? Tidak. Dia tetap muslim. Dia cukup, apa namanya, menyesali perbuatannya, cukup mengatakan, la ilah ilah tanpa bersyahadat lagi. Dan ini pernah dialami oleh para sahabat. Ketika para sahabat pulang dari Mekah menuju Madinah, kemudian di, di jalan menemukan orang-orang menggantungkan senjata di sebuah tempat. Tempat itu dianggap sakti mandraguna. Berwasiat bertuah. Setiap pedang, senjata yang digantung di sana menjadi benda pusaka. Barang itu, tempat menyimpan pedang itu disebut Zatu Anwad. Para sahabat melihat lalu berkata Ya Rasulullah Ij'an lana zata anwad Kama lahum zatu anwad Wahai Rasulullah Buatkan bagi kami Zatu anwad Seperti mereka juga punya zatu anwad Apa kata Nabi SAW Beliau berkata Kalian telah berkata kepadaku Seperti perkataan Umat Musa kepada Musa Ij'an lana ilahan Kama lahum alihah Hai hey Musa buatkan bagi kami patung sesembahan sebagaimana mereka-mereka juga punya patung sembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan, syirik apa tidak? Syirik. Tapi para sahabat meminta itu karena kebodohan, ketidaktahuan. Oleh Nabi hanya diterangkan itu syirik, tapi tidak disuruh syahadat lagi. Karena kebodohan jadi kalau dia melakukan perbuatan syirik dan tidak tahu bahwa itu syirik, dia cukup bertobat tanpa harus mengucapkan dua kalimat syahadat lagi. Terakhir ya, bagaimana cara menghilangkan sihir dan ciri-ciri terkena sihir itu seperti apa dan dirukyah, apakah boleh? Bagaimana caranya? Maksudnya dalam diri kita atau dalam diri orang lain. Kalau kita terkena sihir, bagaimana cara menghilangkan rukyah diri sendiri? Dari itu yang lebih bagus. Pertama sering berzikir, kedua sering berdoa, ketiga sering baca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, memurojih Al-Qur'an, sering sholat, terus. Terapkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Yang terutama pelajari tauhid tanamkan dengan sendiri, Insya Allah sihirnya hilang. Ya, itu rukyah mandiri yang paling efektif. Kalau ada orang lain yang terkena sihir, ya boleh kita rukyah dan tanamkan tauhid kepada dia. Stel kaset teramat tentang tauhid. Kaset sudah nggak ada ya. Radio ke, Youtube ke, TV ke, suruh dengar. Suruh jinnya mendengar. Jinnya ada di dalam dirinya. Biar mendengar dia. Sering, suruh sering baca Al-Quran. Berzikir. Dan itu memang berat bagi dia. Support. Memang berat. Males luar biasa. Tapi support aja dorong. Ayo, baca Al-Quran. Baca doa. Gitu saja. Ya. Insyaallah dengan cara seperti itu sihirnya hilang. Ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan ter terjawab karena terbatasnya waktu. Sampai di sini dulu insyaallah besok kita jumpa lagi bada Asar di sini membahas masalah tauhid. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi